Berkenalan itu sangat mudah Berteman banyak orang bisa Berganti traktir makan itu cara yang biasa Tapi bersahabat itu yang tak sederhana Karena persahabatan menuntut satu keberanian Berani untuk menunjukkan kesetiaan Berani untuk menunjukkan pengorbanan dan berani Untuk tak melakukan Ah, persbaten memang sangat bijzondere biasa zijn sangat mahal harganya zijn zo'n bijzondere Apalagi zijn zo'n bijzondere persbaten zijn zo'n bijzondere pasaran zijn zo'n menjadi empunya persahabatan karena dikenal seorang yang bisa dipercaya dan bersedia melakukan yang terbaik untuk sahabatnya mahalnya sebuah persahabatan tak boleh menjadi alasan kita tak memilikinya supaya kita layak disebut anak manusia dipandang dihormati dimanapun kita ada, dikenal sebagai seorang sahabat yang luar biasa. Betapa menyenangkan menjadi sahabat yang bisa diandalkan. Betapa menyenangkan kalau hidup kita menangkan. Mahalnya sebuah persahabatan, hanya bisa dibeli dengan kesetiaan. Mahalnya sebuah persahabatan, Hanya bisa dibeli dengan sebuah kesediaan. Mahalnya sebuah persahabatan, hanya bisa dibeli oleh mereka yang suka berkorban. Selamat mendapatkan sahabat yang bisa diandalkan. Bersama saya, Bigman Sirait.